Assalamualaikum Saudarluun berita malam medisi hari ini Sabtu 13 Januari 2018 dibacakan Ardian Syah. Merduringkus 2 pengguna sabu-sabu. Pengaspalan lapis kedua jembatan Krungtingkom selesai dilakukan. Jalur lintas Medan-Kuta Cane-Lumput total selama 7,5 jam. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Serambi FM. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Kusma Medan, Radio Amanda 104 FM Kacengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Misrum Seram FM Sudar Loon, polisi berhasil meringkus dua pengguna sabu-sabu di Kecamatan Merdu, Pidicaya. Keduanya digerebek saat asik mengisap sabu-sabu di lantai 2 warung penjual kue adeg Gampung Manyangcut Merdu. Kapolsek Merdua KP Aditya Kusuma mengatakan kedua tersangka yang ditangkap yaitu MY 20 tahun warga Gampung Lung Bimba, Kecamatan Merah II, Pidijaya, dan MI 21 tahun asal Utun Gelinggang, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Keduanya ditangkap Jumat malam kemarin sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat oleh aparat Polsek Merdu saat asik menghisap sabu-sabu di lantai 2 warung penjual kue ade Gampung Manyacut Merdu. Keberhasilan, polisi menangkap kedua tersangka dari laporan warga yang resah dengan aksi mereka yang sering menggunakan barang haram. Dari hasil pengerebekan, aparat turut menyita satu paket sabu-sabu bersama alat hisap. Dari keterangan keduanya, barang itu diperoleh dari salah satu bandar sabu di kawasan Pidicaya. Kini kedua tersangka diamankan di Mapolsek untuk pengembangan kasus tersebut. Sudalun pengaspalan lapis kedua jembatan rangka Baja Kerung Tingkem Kuta selesai dilakukan Jumat malam dan rampung 100%. Jembatan yang sudah sejak dua hari dibuka sementara, kini ditutup kembali. Satker PJN Wilayah 1 Aceh melalui Pejabat Pembuat Komitmen 02 Amri Esti mengatakan seluruh pekerjaan utama perbaikan jembatan rangka baja kerung selesai dilakukan. Hasil pekerjaan akan dilaporkan ke Jakarta untuk dijadwalkan peresmian. Selama jembatan ditutup hampir setahun, pengelola boot penyeberangan beroperasi membantu menyeberangkan kendaraan milik warga di kawasan itu, baik sepeda motor maupun mobil. Sehingga selama jembatan rangka Bajak Rung dikerjakan tidak memutuskan arus transportasi Saat ini jembatan sudah berfungsi penuh untuk dilintasi berbagai jenis kendaraan Dan telah ditinjau oleh sejumlah pejabat terkait termasuk anggota Komisi 5 DPR RI Tim lapangan selain sedang memperbaiki ruas jalan alternatif yang rusak Juga mengaspal pada ruas titik tertentu yang rusak berat selama perbaikan jembatan Sudah jalur lintas Medan-Kuta Caneo lumpuh total selama 7,5 jam setelah tumpukan kayu gelondongan yang tumpah dari truk memenuhi jalan raya persisnya di tikungan Amoy Kecamatan Sibolangit Deli Serdang Sumatera Utara sejak Sabtu dini hari. Puluhan batang kayu gelondongan ini awalnya berada di atas truk yang tengah menuju Medan. Namun ketika melintas tikungan yang sangat menanjak, truk mengalami kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan seluruh kayu gelondongan tumpah ke jalan raya. Petugas unit lantas Polsek Pancur Batu Brigadir Silaban mengatakan dugaan sementara kecelakaan terjadi pukul 03.40 waktu Indonesia Barat disebabkan truk kelebihan muatan. Polisi telah mengamankan sopir truk untuk dimintai keterangan. Sementara tumpukan batang kayu menyebabkan ruas jalan tertutup. ratusan kendaraan dari Medan menuju Brastagi atau sebaliknya terjebak. Evakuasi gelondongan kayu baru bisa dilakukan pagi hari setelah tim gabungan mendatangkan alat berat dan sejumlah truk. Arus lalu lintas yang sempat lumpuh total 7,5 jam kembali lancar setelah satu persatu batang kayu dinaikkan ke truk, kemudian dibawa ke tempat lain. Darulun Polsek Mutiara Timur menyerahkan rumah bantuan untuk Nur Hayati Insya, 79 tahun, warga gampung Megit, ujung rimba kecamatan Mutiara Timur, Pidi. Wanita lanjut usia itu kini tinggal sebatang karah. Rumah berkonstruksi papan ini diserahkan simbolis Kapol Respidia KBP Andi Nugraha Setiawan Siregar dan diterima Nur Hayati. Wanita lanjut usia ini terharu saat menerima rumah bantuan. Ia tidak mampu membendung air mata yang mengalir dari wajahnya yang mulai keriput. Selama ini Nur Hayati tinggal sebatang karat dengan menempati rumah yang tak layak huni. Saat hujan turun ia bingung harus berteduh di mana karena atap rumahnya yang terbuat dari daun rumpia bocor untuk kebutuhan hidupnya Nurhaati berharap dari belas kasihan tetangganya Kapolsek Mutiara Timur AKpi Ayub mengatakan rumah bantuan yang dibangun untuk Nur hayati merupakan hasil penggalangan dana anggota Polsek mutiara Timur dana itu bersumber dari penjualan pot bunga yang dibuat anggota Polsek Andaa sedang mendengarkan berita utama serrang Fm, Serambi FM. Sudarlun Polrestabes Medan menangkap salah satu karyawan BRI Cabang Medan Putri Hijau yang diduga terlibat pencurian uang Rp 6 miliar rupiah. Pencurian ini dilakukan dua pegawai tambahan kas kantor atau TKK pada Oktober 2017. Informasi penangkapan beredar luas Sabtu siang. Disebutkan pelaku di Bekuk di Pekanbaru, Riau dan baru tiba di Medan pada Sabtu malam ini. Namun tidak disebutkan identitas pelaku maupun barang bukti yang disita. Kasatreskrim Polrestabes Medan AKBP Putu Yuda Prawira mengatakan informasi penangkapan tersebut adalah benar. Namun polisi belum bisa memberikan keterangan rinci karena masih ada pelaku lain yang dikejar. Sebelumnya diberitakan dua pegawai BRI berinisial BN warga Jalan Medan Marelan dan H warga Kecamatan Percut Setuan di Serdang dilaporkan ke Polrestabes Medan karena membawa kabur uang 6 miliar rupiah beserta mobil senia milik BRI. Penjurian ini dilakukan keduanya dengan menjemput uang itu ke Bank Indonesia tanpa melibatkan pengawalan BRIMOB. Sedarlun dokter spesialis jiwa di Rumah Sakit Umum Tengku Siditiro Sigli P.D. Khair mengatakan, saat ini kunjungan pasien gangguan jiwa cukup tinggi di Rumah Sakit Umum Sigli. Rata-rata pasien yang berobat berusia produktif dari 20 hingga 40 tahun. Khairiyadi mengatakan angka kunjungan pasien gangguan jiwa pada Juni 2017 hanya 25 hingga 30 pasien per hari. Namun kini meningkat drastis. Dalam sehari pasien gangguan jiwa yang berobat jalan mencapai 60 hingga 90 orang. Untuk pasien gangguan jiwa rawat inap di RSU Sigli berjumlah 16 orang. Menurutnya pasien gangguan jiwa yang berobat di RSU Sigli rata-rata berusia produktif dari 20 hingga 40 tahun. Pasien yang mengalami gangguan jiwa umumnya akibat beban ekonomi. Faktor lain akibat pengaruh narkoba. Sehingga satu bulan kunjungan pasien gangguan jiwa mencapai 1.200 orang hingga 1.300 orang. Ia juga meminta pasien yang mengalami gangguan jiwa jangan dipasung. Si pasien akan terkekang, dendam, dan mudah mengamuk. Karena itu untuk menekan angka pasien gangguan jiwa di PD harus ada dukungan semua pihak. Baik musbika, guru sekolah, dan orang tua. Zatlun, masyarakat Gampung Payabujuk Tunong, Kecamatan Langsabaro, Sabtu malam menggerebek rumah kontrakan janda beranak 4 berinisial SR 35 tahun karena menerima tamu seorang pemuda fir 21 tahun hingga larut malam. Kepala DSI Kota Langsad, Dr. H. Ibrahim Latip, mengatakan warga yang tersulut emosi karena menilai perbuatan mereka mengotori Gampung nyaris menghakimi pasangan tanpa ikatan nikah itu. Namun petugas WH dan Dinas Saryat Islam cepat turun ke lokasi sehingga langsung mengamankan keduanya ke kantor Dinas Saryat Islam. Walaupun keduanya terpaut usia 14 tahun, SR dan Fir akhirnya sepakat untuk menikah setelah kedua belah pihak orang tua mereka menyetujuinya. Hal itu tertuang dalam surat pernyataan mereka yang ditandatangani di depan pihak Dinas Saryat Islam dan perangkat gampung masing-masing. Ia menambahkan pasangan tersebut mengaku telah lama menjalin hubungan asmara. Selain siap menikah secara resmi, pasangan non-muhrim ini juga diwajibkan membayar denda adat gampung karena mereka telah melanggar norma agama dan adat istiadat gampung setempat. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permais, berita malam edisi Sabtu 13 Januari 2018. Berita pagi Serambi FM bisa anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat.